Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alhamdulillah. Saya berip incident kem Selamat Halo. Ir'in Alhamdulillah Yat Nasai Manetur我們 dan oui, そuhan mengapa dari our analytical southeast seatíll electronics. Kendạch Yang menyef ос blind bahawa therix then seeing. illahvé at the extreme of what the human being is wa ashalu anna kullama ta'muru wa rasulu Allahu wasallia ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'a ahlihi salalahu wasallam Allahumma ihsan lana ma ta'amuru wa ali min nabiyina fa unna usitna ilma Allahumma hasbih lana dinan ladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyana ladhi fiha Wajah Allah Yang Maha Esa, dan dalam Indonesia. Mashrok semin, ibu serta jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian sehingga. Pada kesempatan pagi yang bahagia ini kita dapat tumpang di majlis yang mulia di antara rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dapat menguruskan niat kita, membetulkan niat kita untuk belajar dalam rangka untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengangkat kebodohan yang kita miliki dan juga. Kerjabilan atau kerudunan dari orang-orang yang ada di sekitar kita dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kita juga dalam mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dan juga memberikan kita keistiqomahan agar tetap terus istiqomah dalam mempelajari ilmu tersebut dan juga mengamalkan serta mendakwakannya. Ekwani fitin, wa khateefillah. Jemaah sekalian yang sehingga selalu tidak maju oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik yang tema yang kita angkat kali ini Yaitu tentang Permasalahan Ini sebenarnya berkaitan dengan masalah akidah Namun judul yang disajikan Atau judul yang diberikan Kepada para jemaah sekalian Yaitu biar kaya mendadak Namun sebenarnya ini adalah rangkaian Ini adalah rangkaian dari buku yang telah kami susun yang sudah dibagikan kepada para jemaah sekalian yaitu dengan judul Pesugihan Biar Kaya Mendadak. Pesugihan biar kaya mendadak. Yang kalau kita telusuri asli kata pesugihan ini, ini adalah bahasa Jawa. Ya, dari kata sugih yang artinya kaya. Dari as as aslinya dari kata sugih yang artinya kaya. Jadi Beberapa ritual yang dilakukan oleh sebagian orang Yang ini kalau ditemukan di Tanah Jawa Ini Ada yang ingin menempuh jalan agar bisa cepat kaya Yaitu dengan menempuh ritual Yang disebut dengan kesudian Yang ada dalam buku ini Nanti ada beberapa contoh yang akan kami sampaikan Namun sebelum kita melihat tentang Permasalahan kesujian tersebut kita terlebih dahulu pahami tentang masalah miskin dan kaya. Tentang masalah miskin dan kaya, mungkin ada pertanyaan dulu di yang kami ajukan kepada para jamaah. Di antara kita di sini ingin jadi orang miskin ataukah ingin jadi orang kaya? Para jamaah jawab seperti apa? Hah? Sebab di sini jawabnya apa? Pengin jadi miskin atau kaya? Hah? Pengin jadi miskin atau kaya? Kaya. Pengin kaya ya, satu jawaban. Pengin miskin atau kaya? Pengin kaya. Yang di belakang lagi. Itu. Iya. Miskin atau kaya? Pengin kaya. Orang enggak ada yang jadi pengin jadi miskin. Pengin miskin atau kaya? Hah? Gak ingin jadi miskin, ingin jadi kaya. Yang belakang, miskin apa kaya? Ingin jadi kaya. Tidak ada yang miskin sama sekali. Coba ngacung yang ingin jadi orang miskin, jadi orang miskin yang bersabar. Ada di sini. Hah? Ada yang ingin jadi orang miskin yang bersabar? Baik. Sekarang, berarti tidak ada yang ingin jadi orang miskin. Berarti judulnya pas kan? Biar kaya. Bagaimana kiat-kiat biar kaya? Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tersebut, ada keistimewaan orang kaya dan juga ada keistimewaan orang miskin. Atau ada keutamaan dari orang kaya dan ada keutamaan dari orang miskin. Saya sebutkan, mau, saya mau menyebutkan orang kaya dulu apa ke orang miskin dulu? Ya, eh? keutamaan orang miskin dulu apa ke orang kaya dulu? Ah, eh? miskin dulu, shalawat biar ingin jadi orang miskin orang miskin yang pertama keutamaannya penghuni surga itu kebanyakan adalah orang miskin penghuni surga itu adalah kebanyakan orang miskin sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan ala ubbirukum bi ahlil jadna kullu do'ifin muta do'ifin lau aksama ala Allah Lakabar Rohul. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maukah aku beritahu kepada kalian siapakah ahli surga, siapakah yang jadi Penghuni surga? Maka Nabi Sallallam menjawab tadi, kullu dzainfin mutazzaifin. Atau dalam satu riwayat dibaca kullu dzainfin mutazzaifin. Yaitu yang dimaksudkan sini adalah Setiap orang yang lemah Dan orang yang dianggap lemah oleh manusia Setiap orang yang lemah Atau yang dianggap lemah oleh manusia Kalau cara bacanya mutaw ta'afin Itu artinya orang miskin Kalau cara bacanya mutaw ta'ifin Itu artinya orang yang tawad do' Orang yang rendah diri, ya orang yang rendah diri, maaf bukan rendah diri, namun rendah hati. Apa beda rendah diri dan rendah hati? Hm, yang bahasa Indonesia-nya sembilan siapa? Rendah diri dan rendah hati, hati apa bedanya? Tawadhu itu pas diterjemahkan rendah hati ataukah rendah diri? Rendah hati, rendah hati itu artinya dia menganggap dirinya itu biasa-biasa saja sama seperti orang lain. Kalau namun kalau rendah diri orang itu minder. Ya, setiap bicara dengan orang lain itu takut ya. Itu namanya rendah diri. Kalau rendah hati berbeda. Jadi hadis ini bisa diartikan setiap orang yang lemah dan orang yang miskin atau setiap orang yang lemah dan orang yang tawadhu. Orang yang senantiasa rendah hati. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seandainya dia mau bersumpah Atas nama Allah, yaitu ketika dia berdoa, laabar rohul maka doa tersebut akan dikabulkan. Al-Okbiru Kombi Ahlinar, Kolu Utolin Jawazin Mustakbirin. Maukah aku beritahukan kepada kalian? Kata Nabi, siapakah yang jadi penghuni neraka? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap orang yang keras, setiap orang yang kikir, dan Orang yang menyombongkan diri. Kita lihat di sini Nabi saw menyebutkan dua penghuni yaitu penghuni surga dan penghuni neraka. Yang paling banyak penghuni surga di sini Nabi saw mengatakan siapa? Orang miskin. Ya, yang paling banyak jadi penghuni surga adalah orang yang miskin dan juga punya sifat kawatku. Jadi miskinnya bukan miskinnya biasa, namun dia itu miskin. Ya, Dia itu lemah Dan punya sifat tawatu Dia punya sifat tawatu Atau rendah hati Mau tetap menjadi orang kaya Ini sudah satu kosong ya, Ini sudah satu kosong Mas tetap menjadi orang kaya juga Ini yang paling banyak masuk surga ini siapa? Orang? orang miskin Yang kedua lagi Orang miskin lagi Atau orang kaya saya beritahu keutamaannya Orang miskin lagi Huh? Orang miskin apa orang kaya lagi Saya beritahu keutamanya Orang miskin lagi so, Yang kedua Orang miskin Itu lebih masuk surga lebih dahulu Dari orang kaya Orang miskin masuk surga Lebih dahulu daripada orang kaya Kata Nabi SAW Yaduklu fukurakul mu'minin Al jannata Qabla al agniya Bin nisfi yaumin 500 amin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang miskin itu akan masuk surga lebih dahulu daripada agnia, daripada orang kaya. Masuknya lebih dahulu setengah hari. Setengah hari itu disetarakan dengan hari di dunia yaitu selama 500 tahun lamanya. Yaitu selama 500 tahun lamanya. Karena satu hari di dunia ya, Karena satu hari di akhirat Itu sama dengan seribu tahun di dunia Satu hari di akhirat itu sama dengan seribu tahun di dunia Berarti setengah harinya itu sama dengan lima ratus tahun di dunia Jadi orang miskin masuk lebih dulu di surga Orang kaya juga tetap masuk surga Namun apa? Menunggu sampai lima ratus tahun lamanya Menunggu sampai lima ratus tahun lamanya Karena apa? Perhitungannya lebih rumit Perhitungannya lebih lama Sama seperti orang yang Korupsi misalnya Kalau dia korupsi semakin banyak hartanya Semakin banyak asetnya Untuk diperiksa oleh KPK Itu lebih lama Nah sama keadaannya seperti itu Apalagi nanti keadaan di akhirat Yang pemeriksaannya lebih detail lagi daripada itu Jadi orang miskin Punya keutamaan yang kedua tadi, Tetap menjadi orang kaya juga Orang miskin masuk lepas surga lebih dahulu Tetap masih ingin jadi orang kaya juga Masih tetap ingin juga Sekarang yang ketiga Orang miskin Doanya lebih mudah dikabulkan Kalau orang kaya terlalu banyak pikiran ya, Terlalu banyak mikir utang, terlalu banyak mikir harta, terlalu banyak mikir aset Terlalu banyak, banyak mikir bisnis Pikirannya lebih banyak Orang miskin kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ini saya bawakan riwayat. Ini cerita dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad ini adalah sahabat yang kaya. Dia ketika meninggal dunia, dia mengatakan bahwasanya dia punya satu ahli waris kalau tidak salah itu anak perempuan Dia bertanya kepada Nabi SAW Apakah boleh harta warisku ini Saya infakkan seluruhnya Ya, Saya infakkan seluruhnya Atau wasiatkan seluruhnya Kemudian Nabi SAW katakan tidak boleh Kalau begitu bagaimana Kalau separuhnya tetap tidak boleh Kalau begitu bagaimana kalau sepertiganya Tetap juga Nabi SAW katakan itu masih banyak Namun sepertiga ini yang jadi Kadar maksimal dari harta tersebut yang diinfakkan atau diwasiatkan sebelum orang itu meninggal dunia Berarti saya dua per 3. Nanti dua per ini jadi harta waris Dua per ini jadi harta waris Intinya di sini saat ini orang yang kaya Maka ketika dia menyangka bahwa waris ia memiliki kelebihan dari sahabat yang lainnya Karena dia itu saking kayanya dia itu menganggap bosnya dia lebih daripada sahabat-sahabat yang lainnya yang kere-kere yang miskin-miskin yang melarat maka ketika itu nabi saw itu mengatakan hal tun soruna watur illa biduafa ikum bukan ke engkau itu dapat rizki Bukankah engkau itu diberikan pertolongan engkau mendapatkan pertolongan dan engkau itu mendapatkan rizki dari orang-orang yang Miskin diantara kalian Jadi orang-orang miskin diantara kalian Artinya Doa dari orang miskin Itu yang membuat saat Bisa mendapatkan riski yang mudah Dan bisa mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Artinya doa orang miskin itu Lebih mudah diijabahi Karena dia pikirannya tidak banyak Dan lebih mudah untuk Tawatu, lebih mudah untuk merendahkan diri Ya lebih mudah untuk pasrah ketika itu daripada orang-orang kaya. Sehingga di sini ini jadi keutamaan hadis ini yang jadi keutamaan yang para ulama itu katakan tiga hadis tadi jadi keutamaan inilah dalil-dalil yang menunjukkan orang miskin yang mau bersabar itu lebih utama. Orang miskin yang bersabar itu lebih utama daripada orang kaya. Tetap mau jadi orang kaya juga, nah tetap juga masih jadi orang kaya sudah kalah 3 kosong loh ini. Sudah hattrick. Ya. Sudah kalah 3 kosong Sekarang giliran ya. Sekarang keutamaan orang kaya. Saya sebutkan dua dalil saja. Namun ini jadi pendalilan juga sebagian ulama ya menyatakan orang kaya yang rajin bersyukur, yang mau bersyukur ini lebih utama daripada orang miskin yang yang mau bersabar. yaitu dalilnya yang pertama adalah hadis dari Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu anhu. ia berkata bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam itu bersabda, la hasada illa fisnatayn. tidak boleh hasad Kecuali pada dua orang Tidak boleh hasad Kecuali pada dua orang Tentang hasad itu sendiri Ini hasad yang berbeda Kalau kita dengar hasad yang tercelak Itu berbeda dengan hasad yang nanti kita pelajari Hasad kalau kita terjemahkan dengan iri, dengki Ini yang biasa kita sebut dengan hasad Namun hasad Sebagaimana kata Ibn Taymiyah Perhatikan definisi hasad baik-baik Atau mungkin ini dicatat Pengertian ini Hasad itu apa? Yaitu hasad yang tercela. Yaitu Hasad adalah iradatu izalatin nikmah Min ghairi Yaitu menginginkan Nikmat yang ada Pada orang lain hilang Menginginkan Nikmat yang ada pada orang lain Hilang Sekedar Menginginkan saja Ini belum Menginginkan nikmat tadi berpindah loh. Cuma ingin Ingat ingat ini ingin belum ada tindakan Cuma ingin saja nikmat yang ada pada orang lain itu hilang Sudah disebut dengan Hasad Makanya hasad itu punya tingkat-tingkatan Syekh Mustafa al Adawi itu menyebutkan Ada lima tingkatan Sebelum saya sebutkan isi hadis, ya tingkatan pertama ini hasad yang paling parah. Tingkatan pertama ini hasad yang paling parah, yaitu menginginkan nikmat yang ada pada orang lain hilang tanpa punya niatan nikmat itu berpindah. Contoh misalnya tetangganya beli motor, motor apa yang paling bagus di sini? Atau motor yang standar lah, orang-orang biasa pakai motor apa? Ah, Fixon, ya, itu pakai pas, ke, ke pasar enggak, bukan, ibu? Itu pakai pasar enggak, Fixon itu, ya teruslah Fixon. Pas motor datang, dalam hati langsung bilang, ini seandainya besok motor ini ketabrak truk saja ya, ketabrak truk hancur. Alhamdulillah saya syukur sekali motor itu bisa hancur. Ingin motor itu ingin nikmat tadi hilang enggak? Ingin. Meskipun nikmat tadi tidak berpindah kepada dirinya. Ini sudah disebut hasad dan ini hasad yang paling parah. Kenapa yang paling parah? Karena orang yang dihasadi tadi, orang yang didengki tadi tidak tahu Namun cuma di batin saja Batin namun lebih parah sekali Sudah punya keinginan yang rusak seperti itu Ini yang pertama Tingkatan yang kedua Tingkatan hasad yang kedua Menginginkan nikmat yang ada pada orang lain hilang Namun ingin nikmat itu berpindah pada diri Namun ingin nikmat tersebut pindah pada dirinya Contoh Mungkin dulu ada yang di waktu sekolah itu pacaran Pacaran 10 tahun ya Setelah 10 tahun, putus Akhirnya perempuan ini nikah dengan laki-laki lain ya Perempuan ini nikah dengan laki-laki lain Kira-kira kalau diundang pas nikahan dia gimana? Datang atau tidak? Hah? Mantan pacarnya yang undang loh ini Datang atau tidak? Hah? Mas-mas datang atau tidak Kalau datang mangkel enggak Dalam hati ini enggak Marah atau tidak Ya marah Sepuluh tahun masa dia baru sebentar saya sudah nikah Nah dia punya niatan juga Dia punya niatan Aduh lagi-lagi ini nikah dengan saya punya pemantan pacar dulu Mudah-mudahan nanti cepat cerai Atau mudah-mudahan dia mati sudah Biar saya dapat jandanya saja tidak apa-apa Biar saya dapat jandanya saja tidak apa-apa Hasat atau tidak itu Hasat Hasat itu pingin nikmat orang lain itu hilang dan berpindah pada dirinya. Mungkin atau tidak, mungkin seperti itu. Ini ada terdapat juga pada orang-orang yang gila kekuasaan. Ketika orang lain itu mendapatkan kemudukan atau kekuasaan. ya kemudian dalam dirinya sudah punya hasat. Nisaan ini kekuasaan itu berpindah pada dirinya. Orang tadi itu jadi hilang kekuasaannya tersebut. Ini juga termasuk hasat sudah berapa tingkatan itu? 2. Tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang ketiga. Tidak mengingin uh, uh, dia menginginkan orang lain pokoknya tidak pintar, tidak bisa maju, tidak bisa kaya. Pokoknya ya, dia tetap dalam kebodohannya dan tetap dalam kemiskinannya. Tetap bodoh, tetap miskin. Ya, Ini tidak pingin nikmat orang lain hilang Namun pokoknya pingin orang lain tetap bodoh Tetap miskin Ini juga termasuk Tingkatan hasad ya, Kalau pingin ada yang punya kita kita seperti itu pada orang lain Berarti pada dirinya juga Terdapat sifat hasad namun dia berada pada tingkatan yang ketiga Tingkatan yang keempat Kalau tadi yang ketiga itu apa Pingin orang lain tetap bodoh Dan tetap miskin Pokoknya gak usah maju-maju Kalau yang keempat ini ingin orang lain tetap sama dengan dirinya Kita sama-sama kaya Mobil satu Tetangga juga punya mobil satu Jangan sampai dia punya Nikmat yang lebih Kalau dia tambah mobil satu lagi Berarti sudah lebih hasad Dia ingin mobilnya yang tambahan tadi hilang Akhirnya tetap sama juga dengan dia Ya, Akhirnya ingin tetap sama juga dengan dia ini juga yang namanya Hasad Empat hasad ini Semuanya adalah Empat hasad yang tercelah Yang pertama tadi Yang pertama apa? Menginginkan nikmat orang lain hilang Lalu Tanpa harus berpindah Yang kedua Menginginkan nikmat orang lain itu hilang Terus berpindah pada dirinya Seperti apa tadi contohnya? Mantan pacar tadi 10 tahun kan? Huh? Saya tunggu jantang Dia bilang seperti itu Kemudian yang ketiga Menginginkan orang lain tetap bodoh Dan tetap miskin Ya, Tidak boleh sampai kaya Tidak boleh sampai pintar Ini sama juga Kalau misalnya ada sebagian yang berdakwah di satu tempat ya, Ada orang lain yang akhirnya Dakwanya lebih berkembang Lebih pintar Lebih bisa kritis Kemudian dia inginkan bahwasanya ahday ini ini merusak dakwah saja. kok orang lain tambah pintar, kok sholatnya tambah bagus, kok tambah rajin sholat jamaah. dai ini ini punya sifat hasad, karena dia tidak senang lihat orang lain itu lebih maju, kecuali lewat perantara dirinya tidak boleh lewat perantaraan orang lain. kemudian yang keempat, yang keempat apa? orang lain tetap sama, sama-sama kaya. Atau sama-sama miskin Atau sama-sama punya mobil satu tadi Atau sama-sama punya motor satu Tidak boleh lebih Kalau lebih Hasad Akhirnya dia ingin nikmat tersebut itu hilang Yang penting tetap Sama Tidak boleh lebih Sedangkan yang kelima Ini yang disebutkan dalam hadis Yaitu tidak boleh hasad Kecuali pada dua perkara Yang dimaksudkan di sini adalah Hasad yang disebut Hippah yang di sini adalah yang dimaksudkan hasab yang disebut giptoh, yaitu ingin berlomba dengan orang lain dalam masalah kebaikan tanpa menginginkan nikmat orang lain itu hilang, menginginkan berlomba dengan orang lain dalam masalah kebaikan tanpa menginginkan nikmat orang lain itu hilang. Ini disebut apa tadi? Giptoh. Yang kelima ini terpuji Ada orang kaya Sama-sama kaya dengan dirinya Atau belum jadi kaya Namun dia menginginkan Supaya Bisa kaya seperti orang itu Orang kaya itu rajin berinfak Setiap ada riski Setiap minggu dia sumbangkan untuk masjid Ada riski lagi dia sumbangkan lagi Maka kita ingin Berlemba-lemba dengan orang kaya tadi Supaya sama Atau supaya lebih daripada dirinya Niatanya baik ataukah tidak baik Karena dia punya niatan untuk berlomba-lomba Dengan orang kaya tadi supaya rajin berinfah Ada orang yang berilmu Pingin juga seperti orang yang berilmu Tadi belajar, baca buku Belajar, dengarkan kajian Belajar, hadiri majelis ilmu Dia pingin juga memiliki ilmu yang sama seperti itu Dia berlomba-lomba Mengejar ketinggalan dari orang tersebut Maka ini termasuk Hiptok Asat yang terpuji yang sifatnya adalah berlomba-lomba tanpa menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Inilah yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis ini. Lahas ada ilah finsnatain. Ya, tidak boleh asat kecuali pada dua orang. Yang pertama, rajulul Allahu malan. Fasallat Allaha katifil hakka. Yaitu ada orang yang Allah anugerahkan padanya harta. Lalu ia infakkan Atau ia salurkan Pada jalan yang benar Dia punya harta Kemudian dia salurkan pada jalan yang benar Orang yang pertama ini Boleh kita iri, boleh kita hasad Boleh kita dengdi padanya dengan tujuan Berlomba-lomba Ingin sama dengan orang tersebut Kemudian yang kedua Wa rajulun atahallahul hikmata Fahuwa yaqdi biha وَيُعَلِّمُهَا. Yaitu ada orang yang Allah subhanahu wa ta'ala Anugerahkan ilmu Ingat di sini Tadi harta disebutkan Allah yang anugerahkan Ilmu Allah juga yang anugerahkan Jadi orang ini Yang boleh kita hasilkan ini Orang yang tidak sombong Yang tidak merasa harta tadi itu dari dirinya Yang tidak merasa bahwasanya Ilmu tadi itu dari Hasil kerja kerasnya untuk belanja Namun dia menyatakan bahwasanya Allah yang memberikan harta tadi dan Allah yang memberikan ilmu tadi, jangan seperti korum. Ya, korum itu mengatakan bahwasanya dia, dia orang yang cerdas sehingga dia pantas dapat kekayaan yang banyak. Bagaimana gambaran kekayaan dari si korum? Ya, biasanya kalau kita temukan harta yang terpendam sudah lama, kita sebut ikatannya harta apa? Harta korum. Di Jayapura juga tetap sebutnya sama kan? Harta karun kan Padahal karunnya tidak pernah datang di sini. Itu juga bukan hartanya kan bukan. Namun tetap disebut itu harta Karun Gambaran yang para ulama sebutkan Gambaran hartanya karun Ketika dia ingin membuka Gudang perbendaraan hartanya Dia punya kunci Kunci gudang Kunci ini mesti dipikul oleh 10 orang Kuncinya mesti dipikul oleh 10 orang kalau kita kan kunci kecil saja kan? Buka lemari juga tidak ada uang Ini kuncinya ini Mesti dipikul 10 orang Maka coba bayangkan bagaimana isi lemarinya Sangat-sangat luar biasa Harta yang dimiliki oleh korun Namun dia saking sombongnya mengatakan Bahwa hartanya itu diberi oleh Dirinya sendiri hasil kerja kerasnya Bukan dari Allah Karena dia itu pintar ya Karena dia itu cerdas Ya, kalau mungkin kalau dia jadi orang saat ini ya mungkin karena saya sarjana, mungkin karena saya profesor saya jadi kaya seperti ini bukan Allah yang beri, saking sombongnya seperti ini. Makanya di sini dalam hadis ini dikatakan harta tadi Allah yang beri karunia Allah, ilmu tadi Allah yang beri karunia Allah. Laki-laki ini yang kedua orang ini warudun atauhul ilma, awal ilmu, yaitu ada orang yang Allah beri ilmu. Kemudian dia mengamalkan ilmu tersebut dan dia mengajarkannya pada orang lain Dia mengamalkan, menunaikan ilmu tersebut dan dia mengajarkan ilmu itu pada orang lain Ini dua orang yang tadi kita boleh apa? Gipto Yaitu yang pertama Orang yang diberi harta Kemudian rajin sodal Rajin berinfak Kemudian yang kedua tadi apa? orang yang berilmu yang dia itu mengamalkan ilmunya dan dia mengajarkan ilmunya juga pada orang lain. Boleh kita hasad pada orang tersebut artinya kita berlomba-lomba tanpa menginginkan nikmat orang tersebut hilang. Kalau disebutkan di sini harta, orang tadi punya harta dan rajin berinfak. Siapa yang bisa berinfak di sini? Orang kaya ataukah orang miskin? Orang kaya. Berarti Dalil ini menunjukkan keutamaan orang kaya ataukah orang miskin Keutamaan orang kaya Karena orang kaya yang bisa berinfak Dan setiap orang disuruh untuk iri kepada dirinya Karena dia itu rajin berinfak Maka ini jadi dalil Keutamaan orang kaya Yang rajin bersyukur Dia gunakan harbanya untuk ketaatan kepada Allah Begitu pula ada dalil Yang kedua Keutamaan orang kaya lagi Kalau tadi orang kaya berarti keutamaannya dia bisa gunakan hartanya tadi untuk berinfak Dan orang boleh hasad kepada dirinya Yaitu boleh kipto kepada dirinya Sekarang yang kedua Hadis yang kedua Yaitu hadis dari Abu Qurayyam Ini menceritakan tentang Ahlul busur Ahlul busur Itu maksudnya adalah Almanul qasir Yaitu orang yang punya harta yang banyak Nabi SAW mengatakan Zahab ahlul busur Min al Amwali bidaroh jatilau lah orang-orang kaya itu selalu membawa pulang atau selalu mendapatkan kerudukan yang tinggi warna iman mukim dan kenikmatan yang aje yang tetap terus ada kebaikan mereka bagaimana orang kaya? Bismillah kita manusihi mereka itu solat sebagaimana kita solat jadi kita sama dalam solatnya wa yusumuna kama ya mereka juga puasa sebagaimana kita juga puasa kemudian walakum fadlun min amwaliyahujuna biha namun sayangnya yang kami tidak bisa sama dengan mereka mereka punya kelebihan harta sehingga bisa pergi berhaji orang miskin tidak bisa pergi ber berhaji mereka punya kelebihan harta sehingga bisa pergi berhaji orang miskin tidak bisa dan mereka juga Bisa pergi berumrah Dengan kelebihan hartanya Dan juga bisa pergi Dan mereka bisa pergi berjihad Dengan kelebihan harta pula Dan mereka juga bisa Banyak-banyak Sodakoh Dan ini tidak bisa dilakukan oleh orang miskin Yaitu berhaji Melakukan umrah Banyak sodakoh Dan pergi berjihad yang mampu melakukannya itu adalah orang kaya. Kemudian Nabi SAW memberitahukan kepada para sahabat. Maukah aku beritahukan kepada kalian. Amalan yang kalian bisa mengungguli orang-orang kaya. Namun dengan syarat. Asalkan amalan ini juga tidak dilakukan oleh orang kaya. Kalau kalian lakukan, kalian bisa mengalahkan orang-orang kaya. Asalkan apa? Orang kaya tidak melakukan amalan ini Amalannya apa? Amalannya tiap hari kita praktekkan, Namun mungkin tidak jadi kaya Ya, Saya yakin para jamaah itu Tiap hari lakukan, bahkan ini lima kali dalam sehari Setiap selesai solat lima waktu Nabi SAW katakan Ya Yaitu hendaklah kalian Setelah selesai solat Tusabbihun Watahmadur Watukabbirun Salasan wassalafin Hendaklah kalian setiap selesai sholat Bacalah tasbih subhanallah 33 kali Bacalah tahmid alhamdulillah 33 kali Bacalah takbir allahu akbar 33 kali Dipraktekan atau tidak? Dipraktekan atau tidak setelah sholat? Atau mikir pasar di, mikir ikan di pasar sehingga tidak jadi baca zikir tadi? atau mikir jualan di toko sehingga tidak baca zikir tadi. Atau ini dipraktikkan? Dipraktikkan atau tidak para jemaah? Praktikkan ya, praktikkan. Sudah jadi kaya belum? Hmm? Biasa saja. Syukur alhamdulillah. Ingin ngungkuli orang kaya Nabi sarankan seperti itu. Baca zikir tadi Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali Dalam riwayat yang lain disebutkan Allahu Akbar nya 34 kali Jadi genap 100 Riwayat yang lainnya lagi Tambahkan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah Lawul mulku walawul hamdu Wa huwa ala kulli syai'in qadir Subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allah Akbar 33 kali Digenapkan jadi 100 dengan bacaan La ilaha illallah Wahdahu la syarika Walau la mulku Walau alhamdu Wa huwa ala kulli syai'in Qadir Genap 100 Namun ternyata Para sahabat tadi berserisih bagaimana cara baca sikir tadi. Intinya Imam Nawawi katakan bahwasanya yang lebih bagus kita baca. Subhanallah secara terpisah 33 kali. Alhamdulillah secara terpisah 33 kali. Allahu Akbar secara terpisah 33 kali. Ini lebih bagus daripada bacaannya disambung. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu Akbar 33 kali. Walaupun memang tujuannya sama. Namun yang lebih bagus kata Imam Nawawi. Dipisah subhanallah sendiri. Alhamdulillah sendiri, Allahu akbar sendiri. Ternyata zikir ini, tentu saja orang-orang kaya bisa nggak mengamalkannya, bisa. Orang-orang kaya dengar. Lantas orang-orang fakir ya, orang-orang fakir ini yang lapor pada Nabi SAW tadi yang minta amalan, dia lapor lagi pada Nabi, wahai Nabi SAW ternyata orang-orang kaya juga mengamalkan semisal kami mereka juga berzikir setelah sholat seperti itu mereka tahu amalan kami kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam cuma menjawab dzalika fadallah yu'tihima yasha itulah karunia yang Allah berikan bagi siapa saja yang Allah kehendaki terus mau buat apa lagi maka Imam Nawawi katakan hadis ini jadi dalil sebagian ulama salaf dan khalaf yang menyatakan bahwasannya inilah keutamaan orang kaya yang syakir, yang rajin bersyukur daripada daripada orang miskin yang mau bersabar. berarti ingin jadi orang kaya apakah orang miskin? nah tetap kaya tetap kaya namun nabi Sos, namun Allah Subhanahu Wa Taala itu katakan dan ini ketika ibu tainya ditanyakan engkau mau pilih yang mana? Mau memilih yang kaya, yang rajin bersyukur atau kaya miskin rajin bersabar? Ibu Taimi yang menjawab dengan firman Allah: Inna akramakum innallai attaful. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian bukan yang kaya, bukan yang miskin, namun yang paling bertakwa. Jadi yang masalahnya di sini bukan kaya ya, atau bukan miskinnya. Miskin mau bersabar dia bertakwa maka dia adalah yang lebih utama. Dia kaya dia rajin bersyukur maka dia lebih utama. Jadi bukan kita unggulkan di sini mana kaya ataukah mana miskin. Yang penting tadi ini diputuskan dengan ayat tadi dalam surat Al-Hujurat Inna akrama kum minallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian itu adalah yang paling bertakwa. Berarti solusinya bukan ingin jadi kaya atau miskin, namun apa? Yang penting bar bertakwa apapun yang dimiliki dia punya sifat takwa, dia bersifat qanaah selalu merasa cukup dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan tanpa hasad atau iri terhadap nikmat yang diberikan kepada orang lain. Berarti kesimpulannya sudah jelas kan? Ya, kita mau jadi kaya atau kita miskin ya terserah. Ya, pun kondisi kita saat ini kita syukuri, yang kita kejar adalah ketakwaan. Bukan yang kita kejar itu kaya Atau jadi miskinnya. Taip Itu tentang masalah kaya dan miskin tadi Sudah 30 menit Ada yang mau tanya dulu? Pembahasan tadi ada yang tanya? Tanya langsung Baru kita lanjutkan Tentang masalah kesugihan atau tidak ada Sudah kaya semua berarti Tidak ada pertanyaan lagi Kalau sudah kaya kita tidak bahas lagi Ngapain ini kan kiat ingin jadi orang kaya Iya kan Ini kiat-kiat untuk jadi orang kaya Yang saya bahas Namun ada jalan yang keliru yang ditempuh Ada jalan yang benar yang ditempuh Tidak ada pertanyaan Lanjut Lanjut ya Lanjut saya sekarang tentang masalah pesugihan Kita sekarang membedah terlebih dahulu Kiat-kiat jadi orang kaya yang keliru. Yang ini sebagian orang sebut dengan ritual pesugihan Saya yakin walaupun di Jayapura pun yang jauh dari Jawa Tetap ritual semacam ini ada Saya sebutkan diantaranya nanti silakan lihat Mulai dari halaman 8 seterusnya ini pesugihan-pesugihan yang sesat. Ya, ini pesugihan-pesugihan yang sesat. Ingin kaya dengan cara-cara yang sesat. Ada yang sampai syirik keluar dari Islam. Ada yang sampai dihukumi dia terjerumus pada amalan yang tidak ada tentuan. Ataukah ini adalah perbuatan maksiat? Ingat saya garis bawahi di sini. Kalau kita katakan suatu amalan itu syirik, maka di sini kita tidak mengkonis orang itu syirik atau musyrik tidak yang kita bahas amalan terlebih dahulu adapun mau tunjuk hidung ingin mentain atau ingin memvonis orang per orang maka ini lebih berat sehingga yang ada berita beberapa hari ini di media yang menyatakan bahwasanya kalau ada yang menyebut tentang amalan ini syirik amalan ini kafir Ya, ini adalah paham radikal keliru. Bagaimana seperti ini disebut paham radikal padahal ini yang dibawakan ini adalah fonis-fonis dari Al-Quran. Hukuman-hukuman yang ditetapkan dalam Al-Quran, apakah semua mau berani menyatakan bahwasanya apa yang Allah sebutkan hukumnya itu adalah pemahaman radikal, pemahaman keras, pemahaman ekstrim? Tentu saja tidak pandas. Jadi ingat kita hukumi suatu amalan itu berbeda dengan hukumi orang. Kalau menghukumi si'ah di sini, kok dia datang-datang ke kuburan, minta-minta suatu hajatan di situ? Apakah kita dapat menghukuminya syirik? Yang lebih aman kita katakan, perbuatannya adalah perbuatan yang keliru, syirik. Namun kalau menghukumi orang per orang, ini harus terpenuhinya syarat dan terlepas dari mawani penghalang-penghalang. Sehingga lebih berat. Sehingga Islam itu tidak dikatakan radikal, tidak dikatakan keras. Karena untuk mengunggumi saja berat sekali hukumannya. Memutuskan itu tidak boleh sembarangan. Maka di sini kita lihat beberapa terlebih dahulu nanti saya akan ringkis satu persatu. Ya kekeliruan yang ada saya akan ringkaskan saja, ringkaskan saja kekeliruan yang ada, yang panjang lebar ini sudah ada dalam buku ini. Contoh misalnya ada yang melakukan semedi di gua-gua. Semedi itu maksudnya bertapa atau dia berdiam beberapa saat di situ di gua atau di makam ya atau di tempat-tempat keramat ini adalah prasyarat untuk dapat kesugihan ada lagi yang bentuknya adalah saya sebutkan di halaman 9 nomor 3 lewat ritual seks ini cerita yang ada di daerah sragen Ya, Seragin itu mana? Abu Huzaibah? Jawa Tengah Ini suatu daerah situ Ada yang namanya Gunung Kemukus ya. Abu Huzaibah pernah mampir ke sana? Abu Huzaibah? Pernah mampir ke Gunung Kemukus? Jangan, tidak perlu Tempat ini, ini ceritanya dulu Ada seorang wanita yang namanya Nyai Ontrawulat Dan ada seorang laki-laki namanya Pangeran Samudroa Nyai bertemu bulan ini dengan laki-laki ini ya. Perempuan ini adalah ibu tirinya. Ibu tiri dengan dengan anak tirinya kira-kira boleh berhubungan atau tidak? Boleh berhubungan intim atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Bapaknya pergi terus ya, anaknya main sama ibu tirinya. Boleh enggak? Tidak boleh. Haram. Ini zina yang dosanya lebih besar pada zina dengan orang biasa. Maka yang terjadi adalah terjadilah percinaan di gunung tadi. Antara pangeran samudera dengan ibu dirinya. Maka akhirnya jadi pemahaman orang-orang berikutnya. Kalau ingin mendapatkan pesugian, ingin cepat kaya. Maka lakukanlah ritual seperti apa yang dilakukan oleh pangeran samudera dan Nyai Ontrawulan tadi. Artinya apa di sini? Lakukan seks bebas terlebih dahulu baru bisa kaya. Kalau orang-orang yang mau pikir gampang, mau cari ritual kesugihan yang gampang, paling ikut yang nomor tiga ini, gampang sekali. Ya saya, ya misalnya nanti ada yang Berzina saja dengan PSK-PSK yang ada di situ, bisa cepat kaya. Habis itu mereka punya telaga-telaga lagi di situ yang nanti orang-orang punya -orang melakukan ritual tertentu untuk dapat cepat kaya ya dengan ritual-ritual yang ada di Gunung Kemukus tadi. Ini salah satu yang ada lagi. Kira-kira ini ritual yang aneh atau tidak? Ini benar benar ada. Yang haram biar bisa cepat kaya. Ya, dengan menempuh yang haram dengan sinar ini biar cepat kaya. Ada lagi yang keempat yang saya sebutkan di sini ngalap berkah. Ngalap berkah itu maksudnya mencari berkah. Namun ada yang ngalak berkah Kalau yang biasa-biasa itu dengan kiainya Kiainya itu dioles-oles badannya Diusap-usap badannya Dicium-cium kakinya Ada yang Bukan dengan manusia Tetapi Ngalak berkahnya Cari berkahnya Dari seekor Kebo Disebut dengan Kebo, kiai Selamat, yang diarak setiap malam satu surau. Ketika kebukiai selamat ini, ya sebenarnya yang kebukiai selamatnya sudah tidak ada, yang ada sekarang ini pengganti penggantinya ada enam. Salah satu yang jadi penghulu yang paling besar itu, istilah yang paling sepuhnya itu biasanya di depan. Nanti jamaahnya itu di belakang. Ketika enam atau sekarang jadi dua belas. 12 kebo tadi itu membuang kotoran, maka yang jamaah di belakang itu rebutan kotoran kebo tadi, ya rebutan kotoran kebo tadi disimpan, kotoran kebo loh. Padahal dia punya sapi juga di rumah sebenarnya, sama. Namun jauh-jauh datang ke Solo cari kotoran kebo Kiai Slamet, disimpan dengan keyakinan ini nanti cepat kaya. Ini nanti cepat dapat jodoh. Ini sebagai pengasihan. Ini sebagai penangkal dari para bahaya. Ini sebagai penyembuh dari penyakit. Keyakinannya macam-macam simpan dalam lemari seperti itu. Masuk di otak atau tidak? Dia punya otak mati atau otak jalan? Ah? Otak mati atau otak jalan? Kira-kira pakai otak atau tidak di sini? Tidak pak? Tidak pak? Kepakai otak mati. Ada poslet satu. Iya kan? Iya, sudah sekedar ini lagi tidak logis lagi. Kalau mungkin dia dengan Kiai itu masih logis, ini dengan kebo loh. Apa derajat kita sama dengan kebo? Apa ada yang mau, mau samakan kita derajat dengan kebo tadi? Sama-sama hasad dengan kebo ada? Tidak ada, tidak logis. Ya otak sudah mati, kan? orang Pak Gobel otak sudah mati. Kemudian ada lagi yang dengan tumbal, ya ini dengan tumbal di sini. Ini sebagai prakiraan juga beberapa kesugihan. Tumbal di sini maksudnya motong kepala sapi. Kalau di negeri kita kan, negeri kita kalau bangun-bangun jembatan, biar pembangunannya itu lancar, kan biasanya minta-minta kepala sapi dulu. Kepala sapi dipotong, ditanam di situ, baru pembangunan jembatan itu dibuat. Namun ternyata setelah lima tahun lagi ambruk juga. Itu bukan masalahnya tidak ada tumbal atau tidak. Masalahnya itu korupsi. ya Seharusnya misalnya kalau di negeri kita kan buat aspal seharusnya tebalnya itu sekian. kamu kan dikasih tipis-tipis kan. Makanya cepat rusakkan setelah lima tahun kan. Masalahnya itu bukan masalah. Tidak ada tidaknya tumbal. Namun masalahnya itu apa? Orangnya itu sendiri korupsi atau tidak. Jadi ada tumbal juga dengan maksud untuk cari kesudian. Ada juga... Lewat doa, doa pada kuburan-kuburan orang -kuburan soleh, bahasanya di situ bisa dapat berkah lewat doa doa yang dipanjatkan pada wali. Boleh jadi dia berdoa pada wali, minta langsung, minta kepada wali tersebut. Boleh jadi mintanya pada Allah, namun lewat perantaraan wali. Dan yang saya sebutkan yang terakhir ini, ini bukan hanya ada di tanah jauh, namun setiap kuburan-kuburan yang dianggap keramat. Ya, setiap kuburan-kuburan yang dianggap keramat bahkan kadang wali itu tidak jelas saya pernah datang ke Banjarmasin katanya di situ dulu ini orang ini biasanya tambal leban akhirnya dia mati di dekat dia situ ya di tempatnya dia itu jadi kuburan wali tambal leban ya jadi kuburan wali tambal bar mungkin di sini juga bisa buat kalau jadi jadi tukang cukur rambut nanti buat, ya, ini wali tukang cukur rambut. Tinggal ditambah berita-berita saja, uh, ada di sini katanya Abu Zayfar dulu pergi di sini berdoa, minta, katanya terkabulkan jadi kaya. Dikasih isu-isu seperti itu orang percaya, ya, orang percaya seperti itu. Akhirnya tukang parkir ini jadi laris, ya kan? Akhirnya war warung-warung sekitar jadi laris, ya. Gara-gara awalnya dari itu dulu. Membuat isu-isu yang tidak benar. Nah, sekarang kita lihat satu per satu. Intinya, perbuatan yang ada tadi penyimpangannya ada beberapa hal. Yang saya sebutkan sampai 8 penyimpangan di alaman ke-18. Yang penting-penting yang saya jelaskan di sini, di antara perbuatan yang ada itu adalah perbuatan syirik. Di antara perbuatan yang ada adalah perbuatan syirik. Kenapa kita bisa golongkan ini perbuatan syirik? Di dalamnya ada bentuk Tumbal, Sesajian Kepada selain Allah Ada sembelian Yang dilakukan pada selain Allah Ada doa juga yang dilakukan pada selain Allah Sedangkan kita pahami bersama Bahawa yang dimaksudkan dengan syirik itu adalah Jauh syai'in minal ibadati Yaitu menjadikan Sebagian ibadah Kepada selain Allah Coba bayangkan kisah orang musyrik ada saya sebutkan salah satu kisah yang menunjukkan orang musyik itu rajin ibadah Orang musyik itu bahkan berhaji Jadi jangan kira yang jadi pak haji itu orang-orang muslim saja yang ngaku muslim Orang musyik pun itu berhaji Kalau di tempat kita kan haji kan disebut-sebut kan? Iya kan? Kalau kenalan ya Kenalan sedikit nanti saya harusnya ya Santai saja menyebut gitu ya nama siapa ya sudah sebut nama saja. Namun kadang kan bawa gelar-gelar haji segala. Sini tidak perlu. Kenapa tidak perlu menjaga amalan? Ya. Karena amalan ini kita tidak perlu sebut-sebut sama kan seperti kita sholat kan? Ya tidak mungkin kan kita sholat setelah itu sebut lagi ya sholat Muhammad kan tidak mungkin. Kan tadi haji Muhammad misalnya ya tidak ada juga yang sebutkan sholat Muhammad atau puasa Muhammad kan tidak ada karena dia lakukan sholat atau dia lakukan puasa tidak ada yang menyebut demikian maka amalan-amalan tadi itu aslinya tidak boleh disebut-sebut ini orang musyrik pokoknya intinya orang musyrik ini adalah orang yang juga melaksanakan haji sama dengan kita kita maka ritual mereka lihat dari ibnu Abbas dia mengatakan bahwasanya dulu orang-orang musyrik ketika mereka bertalbia mereka itu mengucapkan Ini talibiyahnya Potongan yang mereka sebutkan Labaiklah syarikalak Ini potongannya Ini disebutkan Labaiklah syarikalak Kemudian ketika itu Rasulullah SAW itu mendengarnya Kemudian Nabi katakan Wailukum qad Qad Cukup Berhenti sampai di situ Karena Labaiklah syarikalak Artinya Aku memenuhi panggilanmu Ya Allah Tidak ada sekutu bagimu Berarti kalau tidak ada seputu bagimu berarti tidak boleh ada sembahan patung-patung berhala yang disembah selain Allah. Konsekuensinya seperti itu. Namun orang-orang musyrik melanjutkan, ya mereka melanjutkan, ya ilah syarikan huwanak tamliku huwama malak. Ya Tuaku memenuhi panggilannya Allah tidak ada seputu bagimu kecuali. Ya ada kecualinya Sekutu bagimu yang memang kau kuasai Dan ia tidak memuasainya Mereka ingin masukkan Sesembahan mereka tidak boleh dikatakan syirik Kalau menyembah sesembahan mereka tidak boleh dikatakan syirik Padahal ini rajin ibadah loh. Apa disini mereka lakukan? Ibadah apa? Ibadah apa yang mereka lakukan tadi? Ibadah haji Jadi mungkinlah ya, Orang yang berhaji Atau orang yang rajin ibadah itu berbuat syirik Mungkin atau tidak Mungkin Ya mungkin saja Orang yang rajin ibadah Orang yang bahkan sudah berhaji Mungkin berkali-kali Bisa saja dia terjatuh dalam Keshirika Karena ingat yang namanya syirik tadi Jalushayin <tosir> minal ibadati liqayrillah Yaitu menjadikan Sebagian ibadah ditujukan Kepada selain Allah Dan ritual-ritual Pesugian yang ada tadi Ada doa yang ditujukan kepada selain Allah Ada sesajian Yang ditujukan kepada selain Allah Ada sembelian yang ditujukan Kepada selain Allah Inilah masalah yang disebut dengan Syirik Dan syirik ini dosa yang amat berbahaya Allah tidak akan mengampuni Dosa syirik jika dosa syirik itu di bawah mati Innallaha la yagfiru ayyushro kabi Wa yagfiru maduna zalika limai Ya syah Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik Dan akan mengampuni dosa di bawah Kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki Jadi tingkatan dosa itu ada Ada syirik di atas Ada di bawahnya itu dosa-dosa besar Kalau syirik ini orang tidak bertobat sampai mati maka dia akan mendapatkan sisa yang pedih nanti ketika di akhirat kekal dalam neraka namun kalau dia berbuat dosa besar maka masih mungkin mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala itu maksud ayat maka pernah ada seorang pelacur yang Rasulullah menceritakan dia ketika melihat seekor anjing pelacur kita tahu pelacur dosa besar dia pernah melihat seekor anjing yang dalam keadaan haus butuh minum. Yang dalam keadaan haus butuh minum. <tuh> Lantas setelah dia minum pelacur ini minum. Kemudian karena saking kasihan pada anjing tersebut. ia turun ke bawah ambil dari sumur dengan menggunakan selendangnya. Kemudian bawa ke atas dan dia berminum pada anjing tersebut. Akhirnya anjing tersebut tadi selamat. Tidak lagi haus. Dan Nabi SAW mengatakan tentang wanita ini. Allah mengampuni dosa-dosanya karena sebab dia memberikan minum kepada anjing tersebut. Allah mengampuni dosanya karena dia memberikan minum kepada anjing tersebut. Orang yang berbuat dosa besar masih bisa dimaafkan. Orang yang berbuat dosa besar masih bisa dimaafkan. Pernah juga ada kisah orang yang telah membunuh 99 nyawa. Ketika dia tanya kepada orang yang tidak berilmu Cuma ahli ibadah saja Dan kita nganggap orang yang sudah rajin ke mesjid Itu kan sudah bisa ditanya-tanya agama Namun ternyata belum tentu Orang yang rajin sholat itu belum tentu bisa ditanya tentang masalah agama Ditanya tentang masalah hukum ini Ya belum tentu dia tahu Cara sholat yang benar belum tentu dia tahu Cara wudhu yang benar belum tentu dia tahu Bahkan kalau dia sudah beraji pun juga belum tentu Dia bisa terangkan cara haji yang benar Maka orang ini tanya, akhirnya ditunjukkan kepada orang yang tidak berilmu. Kemudian ketika itu, dia ditunjukkan bahawasanya, saya ingin bertobat. Dan saya telah membunuh 99 nyawa. Orang yang tidak berilmu ini mengatakan bahawasanya, tobatmu tidak diterima. Akhirnya orang yang, tadi, yang tidak berilmu tadi, ditebas lehernya, genap dia telah membunuh jadi 100 nyawa. Akhirnya dia tetap cari juga orang yang berilmu. Orang yang berilmu tetap dicari Kemudian ya, Dia tetap ingin bertobat setelah membunuh Genap jadi seratus nyawa Akhirnya orang berilmu ini katakan Iya tobatmu diterima Namun dengan syarat engkau harus berhijrah Berpindah tempat dari negerimu yang jelek ini Ke negeri yang baru Maka ketika dia pergi ingin berhijrah Mati di tengah jalan Malaikat bingung Malaikat rahmat dan malaikat azab itu bingung ini orang ini dia jadi orang yang benar bertobat sehingga diambil oleh malaikat rahmat ataukah memang dia masih orang yang dikatakan berbuat maksiat sehingga nanti malaikat azab malaikat yang menyiksa itu yang nanti mengambilnya. Akhirnya Allah memberikan kemudian pada orang ini jaraknya didekatkan ke negeri tempat ia tuju. Akhirnya diputuskan malaikat rahmat yang mengambil nyawanya tersebut berbuat dosa besar bisa diampuni. Berbuat dosa besar bisa diampuni. Maka ingat tingkatan dosa di sini, ya syirik menempati tingkatan pertama. Maka setan itu lebih berusaha keras umatnya terjerumus dalam syirik akbar, syirik besar daripada perbuatan dosa yang lainnya. Kalau sudah seperti itu, maka dia akan mendapatkan gelaran yang besar. Setan tadi telah berhasil. Namun kalau tidak berhasil nanti dia akan menjerumuskan pada syirik kecil baru menjerumuskan lagi pada dosa besar. Intinya target setan itu adalah menjerumuskan manusia dalam neraka dengan target utamanya itu adalah menjerumuskan mereka pada perbuatan syirik akbar atau syirik besar. Jadi kesimpulannya yang pertama, kekeliruan yang pertama, amalan-amalan ritual kesugihan tadi rata-rata adalah perbuatan syirik. Kemudian yang kedua, bentuknya adalah tawasul. Tawasul itu ini adalah menjadikan perantara dalam berdoa. Di antara ritual kesugihan yang ada atau ingin cepat kaya tadi, ada yang menggunakan jalan pintas, pokoknya ingin cepat kaya, katanya cara yang dilakukan adalah datang ke kuburan para wali, datang ke kuburan orang-orang Soleh Kemudian minta lewat kuburnya tadi Dengan cara bisa jadi meminta langsung kepada orang yang sudah mati Berarti dia berdoa kepada orang yang sudah mati Atau bentuknya bisa jadi orang yang sudah mati Ini dijadikan perantara kepada Allah Jadi dia meminta kepada Allah Namun dengan perantaraan orang yang sudah mati Dua-duanya sama-sama syirik Dua-duanya sama-sama syirik. Dan inilah kesyirikan yang terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuknya seperti itu. Boleh jadi meminta langsung kepada orang yang sudah mati. Boleh jadi orang yang sudah mati tadi. Dijadikan tempat tawasul perantara di dalam doa. Intinya. Yang dilakukan di sini adalah tawasul yang keliru. Tawasul yang benar. Kalau ini lewat orang soleh. Itu cuma lewat orang soleh yang masih hidup dengan tiga syarat hidup kemudian yang kedua hadir yang ketiga mampu untuk kumpulkan permintaan tersebut. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih hidup para sahabat itu biasanya meminta diturunkannya hujan memintanya kepada siapa Nabi Muhammad. Wahai Nabi mintalah doa pada Allah berdoalah pada Allah supaya hujan itu turun. Nabi masih hidup mampu untuk melakukannya hadir ketika itu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, para sahabat itu memintanya kepada mereka memintanya kepada Abbas bin Abdul Muthalib. Mereka tidak datang ke kubur Nabi untuk minta-minta doa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Tidak ada manfaat doa lagi kepada beliau. Jadi yang mereka lakukan adalah Meminta kepada Abbas Paman Nabi SAW Mereka datang kepada Abbas Terus nyatakan Kami dahulu ketika Nabi SAW itu masih hidup Kami meminta doa kepada Nabi Namun ketika Nabi SAW sudah meninggal dunia Kami meminta doa kepada Paman Nabi Yaitu engkau wahai Abbas bin Abdul Muttalib Mintalah pada Allah Supaya turunkan hujan Dan bentuk-bentuk seperti ini Meminta kepada orang yang masih hidup Hadir dan mampu ketika itu Ini juga dilakukan oleh para sahabat Bahkan Nabi SAW sendiri pernah meminta doa kepada sahabat. Yaitu ketika Umar bin Khattab mau pergi umrah. Kemudian Umar bin Khattab itu meminta izin kepada Nabi SAW. Wahai Nabi, aku ingin melaksanakan umrah. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Umar bin Khattab. Ya ukhaya, latansana fi du'aika. Wahai saudaraku, janganlah lupakan doa doa baikmu untukku. Ya, janganlah lupakan doa doa baikmu untuk kita. Jadi jangan juga lupakan Nabi Sosalam dalam doamu. Itu kata Nabi Sosalam kepada Umar bin Fathap. Nabi Sosalam memintanya kepada orang yang masih hidup atau tidak hidup Umar hidup, hadir atau tidak hadir, mampu nggak memenuhi mampu. Karena dia tinggal meminta pada Allah nanti saat dia berubah. Begitu juga ada seorang kabilah yang namanya Ues Al Korni. Dimintai doa oleh. Umar bin Khattab karena dia pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan nanti akan datang kepadamu orang dari Yaman, segerombolan orang dari Yaman yang nanti akan datang kemudian dia punya keutamaan. Dia ini adalah orang yang dahulu punya penyakit kulit. Ya, kulitnya itu belang-belang putih. Kalau kita katakan di saat ini adalah kulit albino. Kemudian dia adalah orang yang punya si punya ibu Dan dia itu berbakti kepada ibunya Nabi SAW katakan kepada Umar Seandainya engkau bertemu dengan dia Yaitu namanya Uwais bin Amir Al-Qarni Maka mintalah doa darinya Supaya dosa-dosa itu diampuni. Maka ketika Umar bin Khattab bertemu dengan Uwais Umar meminta kepada Uwais untuk berdoa pada Allah Supaya Umar bin Khattab mendapatkan ampunan Umarnya minta kepada siapa? Orang yang masih hidup Hadir ketika itu dan mampu memenuhi Apa yang diminta oleh umat Jadi seperti ini dibolehkan Sedangkan yang dilakukan di kubur-kubur para wali Dengan datang ke kuburnya Kemudian menjadikan kubur tadi sebagai perantara Dalam doa atau memintanya Secara langsung Ini adalah perbuatan yang Menjelumuskan orang dalam pesyidikan Penyimpangan yang lainnya lagi Contohnya lagi adalah dengan tumbal Atau sesajen Menyembeli kepala sapi Menyembeli kepala kambing Kemudian dilapukan di telaga Atau di laut Bentuk-bentuk seperti ini adalah Bentuk keserikan Karena Nabi SAW Ada hadisnya Kita mengatakan Allah itu melaknat Orang yang menyembeli Untuk selain Allah Dan ada kisah Seseorang yang menyembeli Cuma sekedar menyembeli lalat saja Biar selamat Dan ini lalat ini dijadikan sesajen Dijadikan sajian Agar dia bisa lewat di suatu tempat Akhirnya dia masuk neraka Gara-gara sesajen tersebut Ini juga adalah suatu Kesyirikan Kemudian ada lagi yang mungkin dengan ngalap berkah Tadi yang saya sebutkan adalah ngalap berkah lewat apa tadi? Cari berkah lewat apa? Keboh tadi ya Keboh kiai selamat dan ada yang lewat orang sholai dan ada yang lewat tempat-tempat tertentu Intinya berkahnya dicari tanpa menggunakan dalil Kalau kita cari berkah Dengan keyakinan Allah yang mendatangkan berkah tadi ya Allah yang mendatangkan berkah tadi Namun lewat perantaraan suatu benda Namun tidak ada dalilnya Jadi dia mungkin mengusap-usap dinding masjid ini Atau tiang masjid ini Kemudian keyakinannya Ini nanti akan dapat berkah Atau ada kiai datang Kemudian dia usap-usap badannya Atau ada yang dengan Misalnya kiainya itu habis minum ini ya, Ada sisa seperti ini Punya keyakinan, ini diminum juga Nanti dapat berkah Maka ada yang sengaja Buat makanan banyak sekali Disajikan kepada kiainya Sisanya nanti Biar jadi rebutan jamaah Karena sisa makan kiai itu penuh berkah ini juga tidak ada dalilnya Ngalak-ngalak berkah yang dipolehkan Atau cari berkah yang dipolehkan Itu kalau ada dalil Contoh misalnya Cari berkah lewat air zam-zam Yang nah, misalnya itu mengatakan Ma'u zam-zam Liman syurubalahu Air zam-zam itu tergantung Orang yang meminumnya Kalau dia ingin sembuh dari penyakit Maka insyaallah akan sembuh Kalau dia ingin E, cerdas maka juga bisa akan cerdas kalau dia ingin e, disembuhkan dari penyakit yang mungkin ini menahun yang sudah lama atau bikin tambah kuat maka akan dikabulkan juga dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ini air yang penuh berkah ini beda dengan air yang ada di danau ini beda dengan air yang ada di telaga ini air yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan langsung dalam dalil sedangkan apa yang disebutkan tadi lewat kubur galap berkahnya Lewat kiyain yang ngelap berkahnya, lewat bekas makanan yang ngelap berkahnya. Ini semua tidak ada dalilnya. Karena para sahabat ketika Nabi SAW meninggal dunia. Mereka tidak pernah melakukannya dengan sahabat yang lainnya. Ketika itu ada Abu Bakar. Tidak pernah para sahabat itu ngelap berkah dari bekas minumnya Abu Bakar. Atau bekas makannya Abu Bakar tidak pernah. Yang pernah mereka lakukan cuma dengan Nabi SAW saja. Maka ini tanda... Ngalap berkat dengan orang-orang yang lainnya Menunjukkan tidak bolehnya Komunik yang terakhir Yang kami singgung Ada juga yang ingin Mendapatkan keberkahan lewat jimat Di halaman 72 Bisa jadi lewat Benda-benda tertentu Ada yang pakai jimat misalnya Berupa tempelan yang ada di dinding Dengan tulisan Arab yang disebut rajah ada tulisan Arabnya ya. Gampangnya kalau mau lihat pokoknya sulit dibaca. Dia buat bentuk tulisan Arab tadi sampai menyerupai seperti orang. Ya, menyerupai seperti orang. Atau dibuat jadi bintang. Atau buat dengan bentuk-bentuk tertentu. Kita tidak bisa baca. Ini biasanya ada orang yang pintar yang buat yang memenuhi ritual-ritual tertentu dulu, mungkin puasa dulu, ya puasa mutih. Tahu puasa mutih? Ya. Cuma makan apa saja? Dia cuma makan nasi putih saja, ya tidak makan yang lainnya. Cuma itu saja, tidak boleh makan ayam. Ya. Ini namanya puasa semang puasa. Nah setelah dia puasa mutih tadi baru dia nulis rajah tadi tulisan-tulisan Arab tadi. Baru ini nanti kalau ada orang datang minta. Jimat-jimat baru dia beritahu, ini untuk kegunaannya ini dan seterusnya. Ada lagi yang jimat itu bentuknya untuk melindungi diri. Di sebagian tempat, ya itu kalau anaknya biasanya nangis, biasanya dipakaikan kalung. Kalungnya itu ujungnya itu ada bawang atau ada gantungan benda-benda yang lainnya. Tujuannya apa? Biar anaknya yang sering nangis itu jadi diam. Atau biar tidak diganggu oleh orang lain, karena mungkin ada yang nanti hasad sehingga anak tadi itu mudah menangis. Nah, biar tidak seperti itu pakai jimat-jimat tadi. Ada juga yang bentuknya bisa jadi seperti saat ini, ya, lagi tren di sini juga kan, lagi tren batu akik, ya kan? Lagi tren batu akik. Cincin asalnya boleh dipakai, tapi Nabi SAW itu pernah meminta dari seorang sahabat. Untuk dijadikan mahar berupa cincin dari besi. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga memakai cincin. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga memakai cincin. Dan dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu melarang cincin itu berada di jari tengah dan jari yang ada setelahnya. Nih, ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melarang cincin itu dipakai di jari tengah dan jari ada yang ada setelahnya. Ini bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan bebas memakai cincin di jari manapun. Namun laki-laki. Nabi SAW melarang memakai di dua jari ini Ini jari apa? Telunjuk dan Tengah Berarti pakai jari yang lainnya Ya, Berarti pakai jari yang lainnya Hikmahnya Allah Alam tidak diketahui ya, Mungkin ada sebagian ulama Mengumumkan alasan-alasan tertentu Namun yang Nabi SAW praktekkan sendiri Kalau beliau pakai cincin Beliau menggunakan di tangan kiri Di jari ini Jadi apa ini? Kelingking. Iya memakainya di sini. Itunya kalau pakai batu akik sama seperti pakai cincin biasa, tidak boleh punya keyakinan keyakinan tertentu. Tidak boleh punya keyakinan misalnya ah ini katanya pakai akik warna merah batu akik warna merah ini nanti katanya dagangannya itu laris. Ah ini nanti pakai yang warna ini lagi ini biar konsumennya yang nanti datang ke toko kita yang pelanggan kita nanti jadi banyak. Nah ini biar juga cepat kaya Katanya risiknya nambah terus Yang masalah itu jika tambah keyakinan Sekedar pakai saja Tidak ada masalah ya Atau ini biar sakti Biar kalau ada yang membacot Nanti ada begal nanti datang Biar nanti tidak mempan ya? Seperti ini ada keyakinan tertentu Tidak ada dalilnya Maka ini adalah keyakinan yang Keliru Intinya jimat kalau ada yang memakainya dengan keyakinan-keyakinan semacam tadi, ini adalah perbuatan kesyirikan persidangan. Rasulullah SAW juga mengatakan, "Mantahal kota Nimatan, kata Tashrul. Siapa yang menggantungkan jimat-jimat, maka dia telah terjatuh dalam persidangan. Adapun perjalanan menuju kubur para wali dengan tujuan safar, safar untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu di kubur-kubur wali atau orang soleh. Kalau tujuannya safarnya untuk Berdoa di Kubur Wali saja maka terjatuh juga dalam dosa. Karena Nabi SAW itu mengatakan, la tu shadurriha inla ila salah satu Tidak boleh melakukan perjalanan dengan sengaja untuk tujuan ibadah di tempat tertentu kecuali ketiga tempat, yaitu Masjidil Haram, lalu ke Masjidil Aqsa dan juga ke Masjid Nabawi. Boleh lakukan ibadah dengan sengaja di tiga masyid tadi Dengan kita itu bersafar Namun kalau ke kuburan wali Maka terjerumus dalam dosa Karena safarnya adalah safar yang dihoramkan Intinya kalau ingin cepat kaya Ini amalan yang saya sebutkan terakhir Ya, Ada di Halaman 117 Itu terhindar agar kita terhindar dari ritual kesunggian yang syirik Maka itu ada kiat-kiat yang saya sebutkan Agar Orang itu bisa menempuh dirinya untuk bisa kaya. Yang pertama adalah memiliki sifat kona. Saya sebutkan di halaman 126. Yaitu merasa cukup dengan rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala itu beri. Karena ada orang yang kaya, yang rumahnya itu mewah, kendaraannya itu banyak, namun tidak pernah puas, selalu merasa kurang dan tidak pernah merasa cukup dengan rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Walan Abu Sallam itu mengatakan laisa al-ghina an kasratil arab, walakinal ghina Yang namanya kaya itu bukanlah dengan banyaknya harta, namun yang namanya kaya adalah hati yang selalu Kona'ah yang selalu merasa cukup dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian ini juga kiat agar kayanya itu berkah. Jauhi banyak berutang. Terutama utang dengan cara riba. Ya, terutama utang dengan cara riba Tempulah cara yang halal Ingin memiliki rumah ya bersabar Tempulah cara yang halal ya. Ingin memiliki HP ya bersabar juga Tempulah cara yang halal dengan nabung pelan-pelan ya. Bukan dengan cara yang singkat Coba kalau caranya ingin cepat kaya juga ya. Dengan kumpulkan kartu kredit yang banyak ya, Saya pernah Temukan orang Jakarta itu Pernah lapor ke saya Dia pernah ditagi sampai Empat an juta ke atas Ini gara-gara punya kartu kredit Sebanyak sepuluh Coba di dompetnya itu kayak apa Coba isinya Isinya cuma kartu kredit aja Tagihannya itu sampai empat puluh juta sekali Coba gajinya cuma mungkin Sepuluh juta Ditagi sebelum empat puluh juta Dan dia pakai semuanya tadi Dia pakai kartu kredit semuanya tadi Membiasakan banyak berutang Sehingga hidup pun jadi susah Apalagi dengan cara riba, jadi tidak berkah. Kemudian bisa mengamalkan doa-doa yang saya sebutkan di halaman 129. Doa-doa yang saya sebutkan di halaman 129. Doa memohon kemudahan, Allahumma la sahla ilma jaal tausahla wa anta ta jaalul hasnya kizashita sahla. Doa meminta panjang umur dan banyak harta, halaman 130. Allahumma akhir mali wa walladiyaw wa barik lillihim, alqaitani wa atil hayati ala taatik wa asin amali wa firli. Juga ada doa agar terlepas dari sulitnya utang. Allahumma ini awtubika minalma aslamin walmaqram. Kemudian ada doa lagi agar lepas dari utang sepenuh gunung. Yang ini doa ini pernah diajarkan oleh Ali bin Abi Tholib kepada seorang budak. Katanya Ali, Ali mendengarnya dari Nabi SAW. Bahasnya doa ini bisa mengatasi utang sepenuh gunung yaitu al mengajarkan. Allahumma akfini bihalalika an wa agnini bifadlika amman siwa. Juga doa dipermudah urusan dunia dan akhirat seperti doa Allahumma aslih dini ladzi huwa islamu amri wa aslih dunyaya allati fiha aashi wa aslih akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan fi kulli khairin waj'alil mauta rohatan min kulli shar. Dan yang terakhir saya tutup dengan doa Agar terjauh dari kesyirikan karena dengan kesyirikan ini banyak yang tempuh segala macam cara yang penting cepat kaya dalam cara yang keliru. Maka banyak belajar doa ini pula supaya terjauhkan dari segala macam kesyirikan dengan semakin banyak belajar juga biar tahu mana yang syirik mana yang bukan. Itu doanya. Allahumma ini, aku tiga, anushrika bika, wa na'alam, wa astaghfiruka lima, la ahlam. Mudah-mudahan. Apa yang kita kaji Kali ini berapa Ada yang ingin bernanya Ya Itu tuh Assalamualaikum <laughs> warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. mereka masih sebagai jimat begitu, bagaimana cara menasehatinya? Ya, baik. Baik intinya ya namanya nasihat secara umum. Ketika kita ingatkan tentang syirik, tentang kita ingatkan tentang amalan yang tidak ada tuntunan atau tidak ada dasarnya, atau kita ingatkan tentang maksiat-maksiat yang lainnya, maka tiga kiat yang disampaikan oleh imtihanya yang bisa kita lakukan yang pertama. Milikilah ilmu sebelum menasihati Jadi nasihati itu pakai ilmu Tidak boleh Asar sekedar pakai emosi Kalau pakai emosi itu orang tidak bisa terima Namun kalau kita pakai alasan-alasan yang benar Pak seperti ini tidak boleh Nabi SAW dahulu kalau pakai jimat seperti ini Beliau lihat ada yang pakai ya Beliau suruh lepas Dan sebenarnya tidak dapat manfaat Nabi SAW melihat pernah ada seorang sahabat yang pakai jimat untuk menangkal sakit Nabi s.a.w. katakan ya Ini cuma menambah sakit untukmu Lepaslah Maka engkau ya Kalau tetap memakainya Tidak akan beruntung selamanya Maaflah ta'abadan Nabi nasihati pakai ilmu Pakai dalil Bukan sekedar ngomong saja Maka ketika kita Menasihati orang lain Hendaklah kala nasihati dengan ilmu pertama kali. Kemudian yang kedua, nasihati dengan cara yang lemah lembut. Ya, nasihati dengan cara yang lemah lembut. Karena ini namanya kelembutan, cara yang sabun, cara yang pelan-pelan, penuh sabar ketika menasihati, orang lebih mudah terima. Coba kalau datang langsung bilang, "Bapak, itu syirik. Tidak boleh itu." Ini kalau sebagai orang itu tidak terima ya. Ini tidak terima langsung Karena apa? Dia tidak ada pakai mukodimah-mukodimah dulu Pengantar-pengantar dulu langsung to the point Maka ada cara yang bisa dilakukan Boleh jadi tidak kita ngomong langsung Namun boleh jadi apa? Kasih buku, suruh baca sendiri Kalau dia itu lebih baca, nanti bisa paham atau mungkin ada video, kasih video ke dia, ini kasih tunjuk seperti ini, dia akhirnya paham juga. Ada berbagai cara yang dia sukai, maka kita sampaikan seperti itu. Baru yang ketiga, bersabar. ya Ketika menasihati orang lain. ya Bersabar boleh jadi apa yang dinasihati itu belum diterima saat ini. Boleh jadi bulan depan. Bahkan boleh jadi tahun depan atau bahkan 10 tahun lagi. Nabi SAW saja dakwanya di Mekah itu begitu lama, di madinah juga lama. 13 tahun, 10 tahun, 23 tahun beliau berdakwah. Itu pun belum semua ketika itu masuk Islam. Orang-orang yang mau menerima saja baru menerima apa yang beliau sampaikan. Jadi, boleh jadi kita itu bersabar karena dakwah diterima itu lama atau boleh jadi kita bersabar karena boleh jadi ketika kita nasihati orang lain, mereka itu akan menyakiti kita. Harus bersabar. Jadi ilmu, lemah lembut dan sabar. Ini tiga kiat yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada lagi. Ya. Yeah. Pakai okay, mic ini. Ya, yeah, biar yang lain di belakang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wow. wabarakatuh. Okay. Mungkin gak beli motor yang second, harga biasa-biasa saja, mungkin gak Ya, mungkin gak kita beli motor yang second, yang biasa-biasa saja, mungkin atau tidak Mungkin tidak Motor tidak baru Second ya Second sini berapa second? Mio lah, Mio berapa second? Hah? 10 Ada yang, mungkin motor bisa jatuh sampai 6 atau 5 juta kan, ada kan? Ada second kan, kalau bisa kumpulkan uang ini atau cari pinjaman dengan uang yang lebih rendah seperti ini dapat motor yang bisa dipakai untuk pergi kantor misalnya maka itu insya Allah lebih berkah. Ya. Pokoknya ya berusaha untuk menempuh yang halal tetaplah ya. Mustafaku. Kalau sudah terlanjur berusaha untuk segera mudah-mudahan Allah mudahkan. Ada lagi? Ya, got it? Waalaikumsalam. Oh, Yang Nabi SAW itu katakan dua jari ini atau jari ini, ya beliau katakan jari alustau dulu, baru jari yang talih, yaitu jari yang setelahnya. Dan para ulama tafsirkan jari yang setelahnya, karena urutannya itu biasanya beliau urutkan dari sini, dari kelingking. Kalau disebut jari tengah berarti sudahnya itu ini, ya berarti ini dilarang memakai cincin di sini. Namun yang menawi katakan hukumnya bukan haram, namun makruh tanzi. Yaitu yang kita sebut dengan maklum. Tidak sampai haram. Maka saya katakan sebaiknya tidak pakai dua jari ini. Selain ini. Atau di jari kelingking tadi. itu. Ya, Jadi hindari dua jari ini tadi. Ada lagi? Ada lagi? Kapan bacanya? Kapan bacanya surat itu tadi? Saat kita aluluk atau saat kita seperti tadi harus butuh dalil. Kita baca al-fatihah, bismillah, atau baca surat al-muluk. Ya surat al-muluk ya, tabarokal Ya setelah sholat duha juga atau mungkin dibaca setelah sholat tahajud harus pakai dalil. Apalagi kalau dinyatakan lagi ini bisa mengangkat kesulitan atau membuat rizki itu lancar harus pakai dalil. Kemudian yang ketiga lagi yang perlu dipahami kalau tujuannya cuma sekedar baca surat untuk dapat dunia sama seperti orang itu sholat cuma cari dunia. Sama seperti orang belajar agama, cuma cari dunia. Sama seperti orang sodato, biar dapat ganti yang lebih banyak. Kira-kira itu syirik atau bukan? Dia tidak minta ridho Allah. Namun dia cuma pingin apa? Ini saya katakan pinginnya itu cuma dunia saja setelah baca surat Al-Mulk. Kira-kira niatannya benar atau tidak? Kita niatan baca surat itu baiknya atau harusnya cari ridho Allah ataukah ingin dapat ganti langsung di dunia? Harus niatan asal kita itu bagaimana? Niatan asal kita dulu. Bagaimana? Cari ridho Allah atau ingin segera ganti di dunia? Hah? Jawabannya adalah cari ridho Allah. Maka nanti silakan lihat di pembahasan dalam buku ini nanti ada di penyimpangan Beramal, ingin cari dunia saja Sama bentuknya seperti tadi Maka niatnya, niatannya harus benar dulu Contoh misalnya Kalau keyakinannya Yang Ini dari dalil yang lemah Sebenarnya ada dalil yang sifatnya umum Misalnya sholat dua itu mendatangkan riski ya, Sholat dua itu mendatangkan riski Kalau niatannya Saya sholat dua supaya riski saya lancar saja Tanpa ada Angan-angan untuk dapat pahala dari Allah Shriq Karena dia tidak ada sama sekali untuk mencabar ya Allah, Tidak boleh. Namun kalau dia berdoa. Berdoa minta dunia. Boleh. Karena doa itu isinya minta. Yang salah tadi itu amalan. Saya sholat supaya ganti riski lancar. Ini syirik. Namun kalau dia itu minta pada Allah. Ya Allah datangkanlah saya kemudian dalam riski angkatlah segala utama saya. Ini meminta pada Allah langsung meminta dunia. Boleh. Karena yang diminta itu Allah Sedangkan tadi dia beramal Untuk cari dunia Kalau yang tadi saya sebutkan yang kedua Ini berdoa minta dunia Berdoa minta dunia boleh Karena doa-doa yang tadi yang kita sebutkan dalam buku ini Itu doa-doa semuanya minta dunia Boleh Namun kalau beramal Untuk dapat gantian dunia tidak boleh Kalau niatannya murni Untuk cari dunia saja Saya sholat biar Allah itu Gantikan rezeki saya 100 ribu Ingin dapat 100 ribu saja. Mau dapat pahala nggak? Nggak. Saya mau cari riski saja. 100 ribu. Tidak boleh. Maka inilah yang orang-orang yang disebut oleh disebutkan dalam ayat Al-Quran. Nanti di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagian sedikitpun. Dari balasan akhirat. Cuma dapat dunia saja. Dia dapat dunia. Namun di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Jadi niatnya diperbaiki. Ya beramal tetap cari dari Allah. Caranya gimana? Biar tadi urusan-urusannya mudah. Berbanyak doa. Doanya yang sudah maschallah sudah banyak yang saya sampaikan dalam buku ini. Ini dihafalkan baca setiap kali kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala Surat Surat. Maka semuanya nanti akan dimudahkan. Kam? Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada lagi? Sebelah sana tidak ada? Sudah? Ya? Sudah. Okey. Itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini dan mudahan bermanfaat. Silahkan untuk mengkaji lebih lengkap ada di buku ini, ada kiat-kiat yang kami sebutkan juga dan bisa diamalkan doa-doa agar dimudahkan dalam berbagai macam urusan yang ada di bagian terakhir dari pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan kami berkomitmen, sekian. alaihi wasallam. Qul Allahu ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh